dan kalinda biarkan tandarkan bersama panjura dipanggil ada via fal Rambute kok apik-apik iki Rambute apik-apik yo arek kene yo Kita sama hari ini kita nyanyi bareng buat ibu-ibu Дура! sama Pandora live, live music, music. Bday happy production